Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Kamis 8 Februari 2018 dibacakan Aryan Shah. Peredaran uang palsu warga Singkil. Korban kebakaran di simpang Kramat masih mengungsi. Operasi gratis bibir sumbing akan digelar di Aceh Tengah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Hal ini menyusul terjadinya kasus pembelian bahan bakar sepeda motor dan rokok menggunakan uang palsu kepada para pedagang kecil oleh pelaku di Kecamatan Suro. Informasi yang dihimpun, komplotan pelaku mengedarkan uang palsu pecahan 100.000 keluaran terbaru. Mereka berjumlah 4 orang menggunakan 2 unit sepeda motor berboncengan. Pelaku mendatangi warung kecil pada malam hari, membeli rokok dan bahan bakar sepeda motor di wilayah Suro seperti di desa Sirumo, Mungkur, Siompin dan desa lainnya Para korban baru mengetahui tertipu Ketika menghitung uang usai jualan Melihat ada keganjilan Dari tekstur uang Setelah dibandingkan dengan uang lain Ternyata berbeda Peredaran uang palsu ini mencuat ke publik Ketika salah satu korban bercerita Ke warung lain yang ternyata sama menjadi korban Apalagi salah satu korban Bernama Cibro Sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku Setelah mengetahui tertipu uang palsu Namun pelaku berhasil lolos Polres Aceh Singkil telah menerima laporan terkait peredaran uang palsu di Kecamatan Suro Polisi saat ini sedang melakukan penyelidikan dan memburu pelaku Sudah para korban kebakaran di Simpang 4 Kecamatan Simpang Keramat Aceh Utara Masih mengungsi di tenda darurat yang dibangun di halaman menasa desa setempat Para pengungsi pun masih belum bisa beraktivitas kembali Karena belum ada modal untuk membangun tempat berjualan meskipun hanya berbentuk bangunan darurat. Gesi Desa Simpang 4 Muhammad Romi menyebutkan khusus bantuan sembako telah mencukupi untuk beberapa pekan. Dapur umum masih dibuka untuk pengungsi. Namun sampai saat ini pengungsi belum bisa beraktivitas kembali yakni berdagang karena tidak mempunyai modal usaha. Menurutnya saat ini para pengungsi mengharapkan ada perhatian dari berbagai pihak untuk bantuan modal usaha dan juga biaya untuk pembangunan tempat berjualan meskipun hanya berbentuk darurat. Darulun Smile Train Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar operasi gratis bagi para penderita bibir sumbing yang ada di daerah itu. Puncak pelaksanaan operasi gratis tersebut dilakukan selama 3 hari, mulai 16 hingga 17 Februari 2018 di Rumah Sakit Umum Datu Beru, Kota Takengon. Dari data yang dihimpun, pihak Smile Train Indonesia telah jumlah penderita bibir sumbing yang telah mendaftar di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan Aceh Tengah, 17 orang, yang nantinya akan mengikuti operasi gratis. Jumlah tersebut belum final, antara Smile Train Indonesia masih membuka peluang bagi para penderita bibir sumbing untuk mendaftar. Menurut Koordinator Smile Train Indonesia wilayah Aceh, Rahmat Maulizar, operasi gratis bibir sumbing telah beberapa kali dilaksanakan di sejumlah daerah di Provinsi Aceh. Namun untuk pelaksanaan kali ini dipusarkan di Aceh Tengah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dalam rangka memeriahkan peringatan hut Kota Takengon ke-441. Rahmar berharap bagi masyarakat yang menderita bibir sumbing namun belum terdaftar sebagai pasien yang akan mengikuti operasi gratis untuk bisa segera mendaftarkan diri di puskesmas-puskesmas terdekat atau langsung ke Dinas Kesehatan. Jalun warga Aceh Singkil diminta berhati-hati ketika didatangi peminta sumbangan pembangunan masjid yang berada jauh di luar daerah. Sebab tidak jarang mereka merupakan penipu berkedok meminta sumbangan masjid padahal untuk kepentingan pribadi. Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil Ibtu Agus mengingatkan warga untuk berhati-hati jika ada yang meminta sumbangan untuk masjid. Secara logika tidak mungkin datang jauh-jauh keliling meminta sumbangan masjid. Sebab jika dibandingkan ongkos transportasi, biaya penginapan serta makan bisa lebih banyak dibandingkan sumbangan yang diperoleh. Pernyataan Ibtu Agus bukan tanpa alasan. Baru-baru ini polisi mengamankan dua pelaku penipuan asal Sumatera Utara berkedok minta sumbangan untuk masjid. Nyatanya uang itu digunakan untuk pribadi. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Singkil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua tersangka yang ditangkap adalah MS 31 tahun dan FI 25 tahun asal Kabupaten Serdang Sumatera Utara. Tersangka kerap beraksi di wilayah Singkil dan Subuh Salam. Pelaku meminta sumbangan pembangunan masjid Al-Ikhlas Kota Medan. Namun setelah dicek, pembangunan masjid telah selesai sejak 6 bulan lalu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Serabi FM. Sudarlun seribuan nelayan di Sumatera Utara kembali mengeruduk kantor gubernur Sumatera Utara kamis pagi. Kelompok masa ini dipastikan berbeda dengan seribuan petani yang melakukan aksi serupa 4 hari lalu. Masa yang berasal dari aliansi masyarakat nelayan atau aman mengklaim berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara di antaranya nelayan Medan, Batubara, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. Mereka bermaksud meminta bantuan Gubernur Sumatera Utara menolak Permen KP Nomor 71-2016. Pasalnya Permen KP 71 jelas mencantumkan beberapa jenis item alat tangkap yang dinyatakan terlarang, padahal hampir seluruh alat tangkap itu merupakan andalan nelayan lokal untuk berburu ikan. Dalam orasi lainnya, nelayan mengaku siap mematuhi peraturan itu asal pemerintah memberi solusi atau memberikan teknik baru cara menangkap ikan yang baik tanpa merusak biota laut. Akibat peraturan tersebut, ribuan nelayan di Sumatera Utara mengaku takut melaut karena khawatir ditangkap aparat hukum. Darun, polisi menggerebek sebuah rumah yang menjadi lokasi lapak narkoba di Desa Paluh Mambu, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, Rabu malam kemarin. Namun sejumlah pria yang ada di dalam rumah berhasil kabur melalui pintu belakang. Polisi hanya berhasil mengamankan sejumlah ganja kering yang telah dibungkus. Kapolsek Nisam, Ibda Amir Husin menyebutkan penggerebekan berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah tersebut sering berlangsung transaksi narkoba jenis ganja. Usai mendapat laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan. Setelah informasi dipastikan benar, polisi melakukan penggerebekan rumah yang menjadi sasaran. Saat digerebek di dalam rumah itu ada sejumlah pria. Namun semuanya berhasil kabur melalui pintu belakang termasuk pemilik rumah. Polisi yang berusaha mengejar tidak berhasil. Selanjutnya, polisi menggeledah di dalam rumah dan halaman. Polisi berhasil menemukan ganja kering yang telah dibungkus dengan berbagai ukuran dan mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, termasuk dua unit sepeda motor. Untuk pemilik rumah, sampai saat ini masih diburu. Sudarilun harga tomat dalam dua pekan terakhir di Pidi mengalami penurunan. Hal itu terlalu. Terjadi menyusul banyaknya pasokan tomat dari daerah luar, terutama dari Takingon, Aceh Tengah, dan Medan, Sumatera Utara. Herman, salah seorang petani lokal di PD Kabupaten Pidi, mengatakan, dalam dua pekan terakhir harga tampung tomat sangat menurun dari biasanya Rp7.000 per kilogram, justru menjadi Rp3.500 per kilogram. Menurutnya, anjloknya harga tomat karena pasokan yang melimpah dari luar daerah maupun dari para petani lokal di PD Pidi dan Pidicaya. Para agen penampung mengumpulkan tomat dari para petani lokal dengan harga rata-rata Rp3.500 -rata per kilogram. Sementara harga eceran di tingkat pembeli di pasar umum rata-rata Rp5.000 -rata hingga Rp6.000 per kilogram. Dengan kondisi harga tomat yang sedang anjlok seperti saat ini, maka para petani merasa sangat dirugikan. Mengingat modal yang mereka keluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan harga jual tomat pasca panen. Ini Strom salam di Tanjung Permai siang berita malam edisi Kamis 8 Februari 2018 Berita pagi Strom dia bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.strom.com follow di Twitter @strom_cn. Wassalam